Bismillahirrahmanirrahim Radhi Allah Wa kala radhi Wa lam yashrabil gahwa Sayyidina al-habib Ali bin Abu Bakar Kila lahu lima Fakala Gala alaihissalat wasalam Ni'mal idamu al-khal Wa kila innahu ghammas siwaka Fil-fil Wa masahu Di anna tarikatahu al-hasmu Wali anna hu kudwah Waktu kata Syeikhina Ali bin Abi Talib, Inna Allaha Akuhda'ala Aimmatil Huda ayasiru ay bi syiril Adnaa, yang bermaksud adna dalam penghasilan, ayakan dalam keadaan orang miskin, atau seperti yang dikatakan. Waktu kata Rasulullah SAW, Ta'zawadu lyaumil Fakri wal Fakah, jadi kalian akan dikatakan Ra Ali bin Abi Bakar Asakran As ini Ali bin Abi Bakar bin Abdurrahman Beliau tidak pernah minum kopi. Ini kenapa? Kala Alaihi Wasallam Nabi bersabda nikmal idam al khala sebaik-baik kuah adalah cuka. Paham maksudnya? Ana enggak mau menikmati yang dikatakan Nabi lebih nikmat cuka. Kalau sudah kuah tadi itu cukak, Nabi menyatakan itu nikmat, berarti cukup air nikmat bagiku, kau pindah. Kenapa? Menikmati yang terlalu nikmat di dunia, itu adalah mengurangi kenikmatan antara hubungan dia dengan Allah. Faham ya? Kalau inti sudah lebih menikmati daripada makanan minuman kehidupan dunia, berarti kamu akan berkurang kenikmatan kamu dalam ibadah kepada Allah, dalam dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya inti tidak menikmati nilai-nilai Allah, inti menikmati kopi, apalagi menikmati rokok. Hmm? Ini orang-orang dulu itu begitu ya. Waqira innahu wamasas siwak fil funaijan wa Malah beliau tadi itu kadang-kadang Ya dikatakan-dikatakan, diceritakan juga beliau itu siwaknya dimasukkan ada di funaijan Ada di eh, cangkirnya kopi kalau mau minum kopi jadi bukan minum saat cangkir Siwaknya aja dimasukkan kemudian disdot baik cukup kalaupun kepingin itu jadi bagaimana beliau tadi itu mematikan keinginan nafsunya untuk menikmati selain dzikir selain ibadah selain guru subhanahu wa taala leanna tarigau al-hazam karena beliau memang tarigahnya al-hazamnya apa ya sungguh-sungguh begitu jadi bukan main-main ini Wa lianahu gudwa dan karena beliau itu jadi contoh. Lah kalau sudah yang jadi contoh tadi itu menikmati dunia muridnya juga. Wah, ustadi senang ratubah. Ratubah terus, nanti. Ustaz ini senang dengan musik. Musikan terus muridnya. Tapi kalau ustaznya anani zuhud ada di dunia, enggak eh, cinta dunia murid-muridnya. Karena hu gud Gudwa, karena itu kadang-kadang orang itu harus berpikir, ini ini gudwa enggak. Jangan semau nafsu kamu, nanti akhirnya didiru sama murid-murid kamu. Kalau perlu yang ubah, kamu tinggalkan. Karena kamu itu gudwa, jangan main-main. Kamu akan diikuti, apalagi yang haram. Apalagi yang yang haram. Ampe, diceritakan di Yahya itu ada satu orang ditangkap sama pemerintahan yang dolim. Dan kafir. Kemudian mau disiakan siksa yang yang pedih, e, yang sangat, kalau tidak nurut makan babi. Kalau makan babi bebas di hadapan orang-orang semuanya. Salah satu pegawai di situ ternyata orang yang simpatik dengan orang ini. Dia ngomong, nanti kerengsengannya bukan kerengsengan babi, yang tak kasihkan kamu kerengsengan ayam. cuma. Saya juru masaknya, jangan khawatir Makan aja yang penting kamu selamat Kan sebetulnya sudah Dapat jalan keluar Sudah ini ya enggak Untuk selamat Ketika dihadangkan, ayam dihadangannya dia Tapi dia enggak mau makan Sampai akhirnya dia diajar habis Sampai itu, kok, kenapa sih Sudah itu ayam itu, anak ah, yang masak Saya juru masak, saya itu Saya tahu kalau itu ayam Saya tapi orang-orang enggak -orang tahu kalau itu ayam. Akhirnya nanti akhir dibuat hujah. Tuh, kiainya makan babi. Ini seharusnya dipegangi sama orang-orang yang diikuti sama masyarakat ini. Jangan main-main. Campur lagi perempuan hadir ada di situ. Akhirnya orang awam nyatakan enggak apa-apa berarti hukumnya. Salaman sama perempuan di soteng melibu TV. Akhirnya dianggap itu akhirnya enggak apa-apa nantinya hati-hati keduah ini tidak bisa melakukan sesuatu tuh lihat ini supaya enggak dicontoh sama yang lainnya walaupun kepingin cuma dengan cara model begitu hmm? wah kalau begitu anak tidak minum kopi sekarang inti belum waktunya ada inti minum aja yang penting jangan jangan inti bohong enggak cukup inti ini ya? nah, ukuran anak sama inti ini jangan terlalu mulu nanti akhirnya lu luguri nemen nanti biasa saja yang penting jauh dari haram. Juga digelar Zainal Abidin Nabi Thalib dan telah berkata Zainal Abidin Nabi Thalib, "Innallaha akhadha ala ummatil huda an yasiru bisairil adna." Sesungguhnya Allah akhadha ala huda telah mengambil mengadakan kepada Pemimpin-pemimpin yang mengikuti petunjuk Allah, aniasiru bismillah. Adna, hendaknya dia itu berjalan dalam di, di dunia ini dengan cara atau dengan jalannya yang paling sederhana. Adna, yang paling rendah. Intinya kalau jadi ulama, jadi panutan, sarungi sing paling adna. Makanannya yang paling adna, rumahnya yang paling adna, semuanya yang paling adna yang ni fil yaitu dalam kehidupan dun, dunia. An yakunu fi hali adna nas Guduh itu panutan itu hidupnya yang rendah. Yang paling rendah. Oh, Au lah, kalau sudah paling mewah kehidupannya, lah terus siapa ya, yang diikuti? Muridnya mau ngikuti naik kendaraan Alpat fat kendaraannya. Kalau dia tadi itu punya alpat disedekahkan, kenapa? Gara-gara gurunya naik sepeda motor itu tahun 75, itu lebih aset daripada naik motor 75. Saya kepingin seperti guru-guru saya naik alpat. Terus kapan itu terjadi? Hah? Seharusnya Kudus wah ini, panutan ini dia menjadi contoh hidup paling sederhana, paling rendah, sehingga yang hidup dalam kemewahan dunia itu nirudia ke bawah. paham ya? Bukan yang ada di bawah ngenes ngelihat yang di atas. Saya kepingin guru saya, enak ya jadi kiai motor 7. Yo opo carane dadi kiai punya motor 7 nantinya? Lah ini tambah repot nantinya. Enggak ri itu nanti dengan yang dibagikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu e, harus kita Doa kan saya juga perlu mobil, perlu untuk sebagai dai perlu mobil, tapi jangan mewah. Yang bisa untuk kamu pakai. Saya kan juga perlu rumah, perlu tapi jangan terlalu mewah. Yang layak untuk kamu tempati, bukan berarti yang terlalu mewah. Kenapa? Takut jadi gudua kepada anak turunnya intih dan juga takut jadi gudua kepada murid-muridnya kamu. Waghalallahu anhu tazawadul yaumil faqr wal faqa. Berbekarlah kamu untuk hari kefakiran kamu. Fa innakum muqbilun alaih maka sesungguhnya kamu itu maju kepada hari kefakiran. Dengarkan baik-baik. Kamu sekarang kalau ditakdir kaya, kamu sebentar lagi miskin, itu jelas. Paham ya? Enggak mungkin kaya terus lama-lamanya di dunia enggak mungkin. Khutbatul kamu sekarang ini sehat, sebentar lagi sakit. Enggak mungkin sehat terus ya mungkin. Karena itu berbakarlah untuk hari kemiskinan kamu dan hari sakitnya kamu, hari susahnya kah? kamu. Bekal itu yang paling penting adalah mental dan moral. Mental dan dan moral. Ketika kamu tadi itu dalam keadaan seneng dok sekarang karena sehat karena gaya Kamu bisa bayangkan kalau kamu sakit melarat Gimana keadaan kamu ah karena itu jangan terlalu seneng kamu sekarang Biar kalau nanti kalau sakit enggak terlalu susah kamu Jangan terlalu seneng kalau kamu kaya sekarang biar kalau kamu melarat enggak terlalu su susah Paham nih ya Kamu sekarang misalnya Bisa makan sate terus Sate gulih, sate gulih, sate gulih, sate gulih guli. Sampai ambu sate Nih, Bisa kamu Melakukan itu bisa Tapi jangan Coba kamu makan tempe penyet Menjes Kenapa? Suatu saat kamu melarat Enak wis kebiasaan tempe penyet Tapi menjes Lo sedekah sate gak apa-apa kamu Tapi untuk diri kamu persiapkan Karena kamu itu calon melarat yang kaya ini berarti calonlah melarat yang sehat. Ini berarti calon saya sakit, begitu. Biasakan hidup sederhana supaya kalau ada terjadi perubahan dalam kehidupan kamu, kamu sudah terbiasa menjadi orang sederhana. Akhirnya, kebiasaan misalnya naik mobil mewah. Satu saat berubah keadaannya, malu naik sepeda motor nantinya. Lah kalau sudah demikian, maksakan diri. Lah kalau sudah maksakan diri, Ya, hidupnya. Kebiasaan dia makan mewah Satu saat berubah Keadaannya Kalau makan pecel Akhirnya Tambah payah dia Gimana caranya makan mewah Boneyakin hidup ya Enggak, Karena itu Walaupun kamu kaya Kamu itu caron melarat Walaupun kamu itu sehat Kamu itu caron orang sakit Biasakan kamu dengan yang sederhana semuanya dari itu supaya jika itu terjadi kamu sudah tidak kaget lagi. Ya, wallahu alam. Sabah. Ada waktu perlu ditanyakan. Masyaallah. Kalau sudah ada orang takdirnya kaya raya, ya mau diapakan? Dia enggak mau kaya, dia maunya sederhana. Cuma Allah mentakdirkan kaya. Berarti Allah ngasih kesempatan kamu dengan kekayaan kamu untuk banyak pahala beribadah, sedekah dan lain-lainnya. Nah, jangan dianggap bahwa kalau sudah kaya tadi itu berarti wis aku ini mulia dengan kekayaanku, tidak. Itu kesempatan. Kau duit piro? 500 juta. Kebutuhan kamu berapa? 25 juta. Berarti kesempatan bagi kamu untuk sedekah 475 juta. Itu seharusnya Kesempatan bagi kamu Kamu duit punya duit berapa? 5 miliar Kebutuhan kamu 100 juta Berarti kesempatan kamu untuk beramal soleh Dengan 4 miliar 900 juta Faham ya Seharusnya begitu Jadi hitungan Bahwa kamu tadi itu Dikasih harta lebih oleh Allah Bukan untuk kamu hitung Tapi itu kesempatan kamu Untuk beramal soleh